Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَمْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُوا مُسْلِمُونَ وَبَعَدْ Hadirin sedang uh, jamaah Masjid Al-Jihad Cikarang Bekasi yang Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain Para pemirsa beberapa stasiun TV Juga para netizen di mana saja Anda berada Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang qulub Atau memperbaiki hati Bagaimana caranya agar hati menjadi lembut Tidak keras ada beberapa kiat yang diterangkan Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Maka hal itu termasuk di antara ketakwaan hati apa yang dimaksud dengan syiar Allah? Syiar di sini maknanya adalah ibadah-ibadah zohir -ibadah yang terlihat, yang nampak dalam pandangan manusia besar ataupun kecil. Contohnya tawaf di Ka'bah, sa'i antara sofa dan marwah, adan, qomat. Termasuk sholat, terutama sholat-sholat berjamaah e, Seperti Jumatan Atau sholat-sholat Bertakbir di saat-saat yang disyariatkan Takbir seperti Idul Fitri atau Idul Adha dan hari-hari Tashrik Dan ini contoh diantara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus diagungkan. Makna mengagungkannya adalah menampakkan amal-amal tersebut di hadapan manusia tanpa bermaksud mengharapkan sanjungan dan pujian dari mereka. Tetap niatnya fokus lillahi taala. Adapun maksud ditampakkan pertama dalam rangka menebarkan syiar mengkondisikan suasana yang islami yang religi. suasana yang terkesan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Adapun niatnya tetap Ingin disanjung, dipuji, dinilai, dibalas hanya oleh Allah, bukan oleh sesama manusia. Mengagungkan syiar-syiar Allah ini adalah bukti nyata ketakwaan hati. Maka mak itulah Allah berfirman, fa inna mintaqul qulub. Hal itu mengagungkan syiar Allah termasuk di antara wujud dari ketakwaan hati. Maknanya, orang yang mengagungkan syiar Allah, orang itu memiliki kadar ketakwaan yang penuh meluber sehingga terpancarkan melalui baik lisan ataupun anggota perbuatannya Sehingga melahirkan amalan-amalan yang nyata Itu bukti adanya ketakwaan Bukti sah dan sehatnya keimanan Karena mengagungkan syiar Allah Berarti mengagungkan Allah Salah satu bentuk atau wujud nyata Dari mengagungkan Allah adalah mengagungkan syiarnya Berdasarkan hal itu, orang yang mengagungkan syiar Allah berarti dia memandang syiar Allah itu begitu agung dalam hatinya. Lalu, dia melakukan pengagungan dengan cara yang layak dengan seluruh anggota badannya. Inilah yang dimaksud dengan taqwal kulub, ketakwaan hati dan menjadi tanda Lurusnya niat Taqwanya hati Dan apabila hatinya bertakwa Bertakwa pulalah seluruh anggota badannya Dan ketakwaan seluruh anggota badan Diaplikasikan dalam bentuk mengagungkan syiar-syiar Allah SWT Maka Agungkan syiar-syiar Allah Karena itu termasuk bukti ketakwaan hati dan pasti ini baik di sisi Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-30, ya. Allah berfirman, ذَلِكَ وَمَا يُعَذِّمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ Siapa orang yang mengagungkan kehormatan Allah, perkara-perkara yang Allah haramkan dijauhi. Dia menahan diri dari hal itu, jangankan melakukan mendekatinya pun tidak. Bahwa khairullahu aladzabih. Itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makna mengagungkan perkara-perkara yang Allah haramkan, diterangkan oleh Imam Ibn Kathir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat tersebut. Kata beliau, I'wa ma'ayyajdanib ma'asyahu wa ma'harimahu wa yakunu irtikabu ha'adhiman fi nafsih فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل كذلك على ترك المحرمات والذناب المحظورات ما من siapa yang mengagungkan hal-hal yang Allah haramkan Artinya siapa yang menjauhi kemaksiatan dan perkara yang Allah haramkan Sehingga melaksanakannya sesuatu yang besar dalam hati dia Melanggar yang haram itu sesuatu yang sangat berat bagi dirinya Makanya dia jauhi Maka bagi orang seperti itu akan memperoleh pahala yang banyak Balasan yang melimpah Sebagaimana kalau orang mengerjakan ketaatan, dia akan memperoleh pahala yang banyak dan balasan yang melimpah, demikian juga sengaja meninggalkan perkara yang haram, menjauhi perkara yang dilarang, ibadah yang sangat agung, yang akan memperoleh pahala yang sangat besar. Allah berfirman, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَضْ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمَةِ أَكَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالفَوَحِشَ إِلَّا الْلَمَمْ Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Agar Allah memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan keburukan Dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik Disebut Al-Husnah Al-Husnah itu bentuk mu'annath dari Al-Ahsan Kalau Hasan baik, Ahsan lebih baik Hasanah itu bentuk mu'annathnya yang lebih baik adalah husna Jadi orang yang berbuat baik Diberi balasan dengan yang lebih baik Yaitu surga Bila alhusna Bagi orang yang berbuat baik Akan ada balasan yang lebih baik Yaitu surga Dan ada balasan tambahan Selain surga Balasan tambahan ini adalah an-nazar ila wajhillahil karim bisa memandang melihat wajah Allah yang mulia itu puncak keindahan kenikmatan kebahagiaan di surga bisa memandang wajah Allah azza wajalla jadi kalau orang yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan yang sama, orang yang berbuat baik dibalas dengan balasan yang lebih baik dan ada tambahannya. Termasuk di antara kebaikan kata alladzina yajtanibuna kaba'ir al-itsmi wal fawahisha. Orang-orang yang menjauhi Perbuatan-perbuatan keji yang berdosa besar Perbuatan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji Dijauhi itu orang-orang yang berbuat baik Berbuat baik itu bukan sekedar melaksanakan perintah Tapi menjauhi yang dilarang itu juga perbuatan baik Terlebih kalau tadinya nih tadinya Ada niat mau berbuat buruk Pas mau dilaksanakan gak ada penghalang, gak ada uzur, gak ada yang bisa mencegah dia. Tapi tiba-tiba ingat besarnya adab dan dosa atas perbuatan tersebut kalau itu dilakukan. Akhirnya dia rem dirinya. Akhirnya dia cancel. Dia batalkan perbuatan buruknya. Itu amal soleh. Membatalkan amal buruk yang sudah diniatkan. Tinggal burung, tinggal melaksanakan. Tapi dia batalkan karena takut dosa. Karena takut azab. Karena takut neraka. Dia batalkan, membatalkan niat buruk adalah amal soleh. Banyak dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Di antaranya, ingat nggak kita terhadap hadis tiga orang yang masuk gua karena kehujanan, eh longsor, terus pintu gua itu tertutup. Didorong, itu batu yang menutupinya teruget-uget acan. Tidak uget sedikit pun. Akhirnya tiga-tiganya apa? Berdoa dengan tawasul kepada amal soleh masing-masing Dan tiga-tiganya dikabul salah satunya adalah Amal soleh berupa meninggalkan perbuatan keji yang akan dia lakukan Tanpa ada halangan Seorang lelaki mencintai seorang wanita dengan kecintaan yang puncak Diajak berbuat maksiat wanita ini tidak mau Pas-pas sekrik kelaparan di mana-mana Wanita itu kelaparan Datang ke laki ini minta makan Oke dikasih Tapi dengan syarat kamu mau melayani saya Wanita itu mau Pas mau berbuat Wanita itu berkata itaqillah Wala taqsiril khatam illa bi bihaqtih. Bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu hancurkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya jangan berbuat. Dosa maksiat kecuali akad dulu, nikah dulu. Mendengar itu dia takut. Lalu dia batalkan. Itu yang dia ceritakan tentang amal soleh Lalu dia berdoa, ya Allah bila perbuatanku tersebut Merupakan amal soleh yang kau terima di sisimu Dengan amal soleh itu bukalah pintu gua ini Serut itu batu bergeser, akhirnya keluar Di Menunjukkan apa yang dia lakukan adalah amal soleh. Berupa apa? Berupa meninggalkan perbuatan buruk. Mau menzinahi seorang wanita yang sudah pasrah. Tinggal prung. Tiba-tiba takut kepada Allah. Lalu dia batalkan. Itu amal soleh. Dan itu yang dimaksud dengan mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan. Berkata mu'alif. Ini menukil perkataan Syekh Abdul Rahman As-Sadi dalam kitab tafsirnya. Tafsir atas siru kalimah rahman. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sadi, Lianna ta'zima hurumatillah minal umuril mahbubati lillahi. Al-muqaribatilahi, -muq -al alati managzmah, wa ajallah, asabuhullahu, thawab jazila. Wakanat shaylah fi dinihi, wa dunyahi, wa aqrahu, indarabi. Karena mengagungkan apa-apa yang Allah haramkan, termasuk perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Siapa yang mengagungkannya dan memuliakannya, Allah akan berikan pahala yang banyak serta balasan yang melimpah maka hal itu lebih baik baginya, baik untuk agamanya, untuk dunianya, untuk akhiratnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi agungkan syiar-syiar Allah, agungkan apa yang Allah haramkan. Mengagungkan syiar Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah Secara zahir terlihat oleh manusia Dengan tetap menunjukkan niat lillahi ta'ala Dan agungkan apa yang Allah haramkan Dalam bentuk menjauhinya Menjaga diri darinya melanggarnya sesuatu yang dahsyat berat bagi jiwa kita Maka itulah yang dimaksud dengan mengagungkan syiar Syiar Allah Azza wa Jalla Agungkan syiar Allah Karena itu termasuk bukti ketakwaan hati Dan itu akan melembutkan hati yang selama ini keras Inilah poin pertama Amalan pelembut hati Kedua Ini banyak dilakukan oleh kalangan kita, yaitu hindarkan banyak tertawa, persering banyak menangis. Karena apa? Karena ada memang larangan tertawa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit sedikit-sedikit tertawa sedikit-sedikit tertawa itu bisa mematikan hati. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Sahih kana syaal Albani rahmatullahi alaihi. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tukthiru adh Fa'inna kasrata dzahik tumitul qulub. Jangan kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Sebaliknya, perbanyaklah menangis. Kenapa? Banyak tertawa menunjukkan pikirannya, hatinya. Lebih banyak terfokus kepada hal-hal yang membuat dia senang dan bahagia. Lupa terhadap apa yang harus ditakuti. Apa yang harus ditakuti? Dosanya. Murka dan azab Allah, nerakanya. Kalau orang sering berpikir tentang akhirat, alam kubur, hisab di padang masyar, apalagi neraka, dia akan lebih banyak menangis. Sebagaimana sabda Nabi saw. Urutat alaiy al-jannat wal-nar. Falam arakal yomi fil khairi wal-shar. Walau taalamun ma'alam, la dzuhik tum khalila walabakeitum kathirah. Kata Nabi saw. Ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Aku tidak pernah melihat di hari ini sesuatu yang lebih baik dan lebih buruk dibanding hari ini. Sesuatu yang beliau lihat yang terbaik adalah ketika melihat surga. Sampai ketika beliau sholat gerhana ditambahkan surga kelihatan keindahan dan buah-buahan surga itu tangannya itu Nyologodor gitu, apa teh Begini. Diapain namanya? Disologodorkan. Untuk memetik buahnya. Tiba-tiba mundur terpentang panting ke belakang. Ketika ditanya, beliau menjawab, aku melihat surga dan buah-buahannya. Maka aku ingin memetik buah-buahan yang apabila aku petik aku berikan kepada kalian musnah seluruh kelezatan yang ada di dunia. Itu aku lihat ketika engkau melihat aku mengulurkan tanganku. Tiba-tiba ditampakkan kepada ku neraka. Maka aku cepat mundur ke belakang karena takut kehebosku panaslah neraka. Na Kehebosnya apa? Ter Terhebos oleh hawa neraka. Kata Nabi saw itu pemandangan terindah yang kulihat hari ini dan terburuk. Terindah ketika melihat surga, terburuk ketika melihat mereka. Fa wallahi lau ta'alumuna ma'alam la dzuhik tum kasira walabakay uh, la dzuhik tum qalila walabakay tum kasira. Dami Allah. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian akan ba akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka sahabat yang mendewayatkan hadis ini menyatakan, Fama ata'ala ashabi rasulillahi s.a.w. yawmun asyaddu minhu. Tidak pernah ada satu hari. Yang lebih berat bagi para sahabat Nabi dibanding hari itu. Kau dia berkata. Walahum mereka menutupkan wajah-wajah mereka. Dengan kedua tangannya dan mereka terisak. Menangis. Berurai air matanya. Karena apa? Karena takut. Jadi orang yang banyak menangis. Berarti orang itu banyak memikirkan hal-hal yang membuat dia takut. Tapi, takut yang positif dan wajib kita miliki. Takut kepada Allah. Takut kepada azabnya, nerakanya, laknatnya, murkanya. Takut karena dosa-dosanya yang mungkin bisa mengundang murka dan azab Allah. Itu... Semakin sering memikirkan hal itu akan semakin banyak menangisnya daripada tertawanya. Setelah takut itu didapat diperoleh lahir tobat. Lalu tenang. Ketenangan yang didapat karena rasa takut yang sudah ditobati dari dosa-dosanya ini yang menambah iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fat ayat yang keempat, وَالَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَتَ بِقْلُوبِ mu'minin liyazdadu إِيمَانًا مَعْ إِيمَانِهِمْ Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin Untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an man kathara dahkuhu qallat haibatuhu wa man kathara mizahu istakhaffa Siapa orang yang banyak tertawanya sedikit wibawanya Siapa orang yang banyak bercandanya dia akan rendah kedudukannya Ucapan Umar ini bisa kita dapat dalam kitab Sunan Al-Bayhaqi. Berkata Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala yang beliau jelas dalam kitab Adabu Dunya wa D-Din. Kata beliau, wa'amma'l-zahik. Fa'inna idh tiadatahu syaghilun anil nazar fil umuril muhimah. Mudhil an fikri fi nawabil mulim, walaihsalim an akhbar minhu haybah, wallawqar, walla liman usim bihi khatar, wallamikdar. Ada pun tertawa memperbanyak Tertawa itu akan melalaikan dia, menyibukkan dia dari memperhatikan perkara-perkara yang penting untuk diperhatikan. Dan akan memalingkan pikiran dari perkara-perkara yang mestinya dia pikirkan. Tidak ada wibawa dan ketenangan atau muru'ah bagi orang yang memperbanyak tertawa dan tidak ada kedudukan dan martabat bagi orang-orang yang lebih dikenal dengan banyak tertawanya. Kalau banyak tertawa mengakibatkan hati mati dan lalai, Maka berarti banyak tertawa akan semakin mengeraskan hati. Hindari, perbanyaklah menangis. Karena apa? Karena tadi dijelaskan banyak menangis menunjukkan dia banyak berpikir tentang hal-hal yang dia takuti. Ingat, alam kubur, ingat. Kematian, ingat. Terhadap dosa, ingat. Dahsyatnya hari kiamat, mengerikannya alam mahsyar, menegangkannya hisab, dan menakutkannya ketika kita menyeberang sirot, terlebih azab neraka yang teramat sangat dahsyat. Itu membuat kita takut lalu menangis. Dan takut tersebut salah satu unsur penguat keimanan di dalam hati kita. Nah, itu yang akan melembutkan hati. Nah, apa akibatnya orang yang takut terhadap akhirat, lalu menahan diri dari hawa nafsunya, dia akan diamankan dari kengerian, -kengerian akhirat. Salah satunya ketika di Padang Masyar itu kan, matahari cuma, satu mil dari kita, panasnya gak ketulungan, kita semua orang berkeringat, ada yang keringatnya merendam sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, ada juga yang sampai telinga, tergantung amalnya. Tapi ada juga yang lepas dari penderitaan itu, dinaungi di bawah arash Allah. Dalam satu hadis ada tujuh golongan. Di hadis lain ada banyak lebih dari tujuh golongan. Salah satunya adalah disebutkan وَرَجُلُونَ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَضَطْ ayna. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian. Zikirnya bisa sholat. Zikirnya bisa Membaca Al-Quran, zikirnya bisa dia menyebut asma Allah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan seterusnya. Bisa juga berdoa. Lalu, fafadat sainah. Air matanya berlinang. Kenapa? Karena takut. Orang seperti ini akan dinaungi di padang mahsyar. Dari penderitaan dari sengatan matahari yang super panas, terus dijamin tidak akan masuk ke dalam neraka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, لا يلي جنر منبغا منكشاتيلد. Tidak akan masuk ke dalam api neraka. Orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu kiat untuk melunakkan hati adalah Perbanyak menangis sedikitkan tertawa Karena kalau sebaliknya banyak tertawa sedikit menangis Itu akan mematikan hati dan Itu indikasi bahwa kita lebih banyak Berfikir, berorientasi tentang kesenangan dunia Makanya lebih banyak tertawanya daripada menangisnya. Nabi saw menyatakan, "Fawwali lau ta'almu na ma'alam la zahik tum kalila walabkay tum kathira". Kalau kamu mengetahui seperti yang aku ketahui, yaitu mengetahui tentang surga dan neraka. Nisaya kalian akan banyak. Menangis dan sedikit tertawa. Bakal sedikit tertawa dan banyak menangis. Inilah poin yang kedua. Bersedikit tertawa, perbanyaklah tangisan. Karena itu akan melembutkan hati. Poin yang ketiga. Liakun dua'uka bihuduri qalbin. Hayati ketika berdoa. Jadikan doamu dengan hati yang hadir. Hati pun ikut berdoa. Bahkan mestinya yang berdoa itu hati. Karena kebanyakan orang. Kalau doanya sudah hafal. Sudah sering. Sudah rutin. Otomatis sambil ngelamun juga ini doa lancar. Mulutnya komat kamit berdoa. Fikirannya kemana? Ke urusan dunia. Ada yang begitu? Ada. Di sini ada? Pasti ada. Ada apa banyak? Banyak. Banyak apa semuanya? Bawa-bawa <guluh> semuanya. Karena rutin umpamanya, saya setiap berdoa pada sholat tuh, yang diminta selalu itu doanya. Karena selalu sehari lima kali, jadi sudah hafaz, sudah lancar, makanya gak perlu penghayatan. terus saja. Jadi tidak sinkron antara mulut dengan fikiran, dengan hati mulutnya komat kamit meminta kepada Allah, hati fikirannya ikat ke urusan-urusan lain. Berarti hatinya tidak hadir ketika berdoa. Hatinya tidak ikut berdoa. Yang berdoa hanya lisan. Padahal inti dari manusia adalah jiwanya. Adalah hatinya. Hati ini menjadi raja bagi seluruh anggota badannya. Anggota badannya itu dikomando oleh hati. Jadi yang paling esensial dari diri manusia adalah hatinya. Makanya Allah berfirman tuh di hari kiamat nanti di hadapan seluruh bani Adam, kata Allah, "Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, la'anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, kaanu 'ala qa qalbi ar-rajuli wahid minkum ma zada zalika fi mulki syai'a hai bani adam sanaya sulu ruhu makhluq di antara kalian dari awal sampai akhir baik manusia ataupun jin mereka memiliki hati sebaik-baik hati di antara kalian Hatinya itu seperti hati Nabi Muhammad SAW. Umpamanya. semua manusia begitu, sehingga melahirkan ibadah yang hebat, amal soleh yang hebat, yang ikhlas, yang luar biasa, jauh dari dosa dan maksiat. Apa kata Allah? Hal itu mazadali kafimul kisha. Tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Sebaliknya, kalau semua kalian hatinya se... Seperti hati seburuk-buruk hati di diantara kalian, hatinya seperti iblis umpamanya. Maka lahir syirik, kufur, durhaka, tidak ada kebaikan sedikit pun. Apa kata Allah? Semua itu tidak mengurangi kekuasaan-Ku sedikit pun. Dalam hadis ini Allah hanya menyebut hati. Kata Allah, seandainya hati seluruh makhluk seperti hati Nabi Sallallahu SAW. Disebut hati. Karena memang bagian yang paling inti dari jiwa manusia adalah hati. Kepada hatilah kewajiban ibadah ini ditujukan, diwajibkan. Selain kepada anggota badan. Dua-duanya. Jiwa dan raga ini terkena kewajiban ibadah Maka dua-duanya wajib ibadah Umumnya kita yang ibadah itu hanya badan Hatinya mah, jiwanya mah tidak ya? Coba ketika kita sholat Badannya berdiri, badannya ruku Badannya itidah, badannya sujud Jiwanya ke mana? Ikut ruku, ikut sujud Ikut sholat, ikut menghayati bacaan Tidak Kebanyakan jiwa nama mengembara ke sana kemari lah, orang Islam yang kayak gitu salatnya ada. Ada apa banyak? Banyak, banyak apa semuanya? Semuanya. Termasuk yang di sini. Iya. Jadi yang ibadah itu hanya raganya. Batinnya, jiwanya tidak ikut ibadah. Termasuk dalam hal berdoa. Maka banyak orang yang berdoa tapi hatinya lalai. Enggak bisa apa. Doa seperti itu Seperti Ogah-ogahan minta kepada Allah Coba kita ilustrasikan Jangankan ke Allah Kepada sama manusia Ada anak umpah, Minta sesuatu ke kita Tapi sambil main-main sambil HP Minta duit Pak sambil main HP gitu. Dikasih apa tidak Marah kita Kamu serius gak Distabut, Direbut dulu Mau apa kamu kan gitu Karena apa? Mulutnya minta tapi mata perhatian sikapnya kape terus, hehehe <guluh> orang ojeknya. Okay Apalagi Allah yang maha sempurna. Maka bersabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Audhu billah wa antumu qinuna bil ijaba." Wa'alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa itu akan diijabah Ketahuilah bahwa semuanya Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai Hati yang lupa, hati yang lalai Hatinya tidak ikut berdoa yang berdoanya hanya lisan, hanya mulut. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi dengan Sanad yang Hasan. Nih, lihat nih. Asal hatinya benar, walaupun tidak terlaksana. Hanya sekedar niat plus tekad dan usaha. Walaupun usahanya itu tidak berhasil seperti yang diniatkan. Tapi pahalanya sama dengan apabila dia melaksanakan apa yang diniatkan. Ini sebuah hadis dari Sahal bin radhiyallahu radiyallahu'an. Dia berkata. Berkata Rasulullah s.a.w. Man sa'alalloha sh-shahadata min kalbihi sadiqan. Ballagahu allahu manazil sh-shuhada wa in mata ala firashih. Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sesungguh-sungguh dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Serius dia. Allah akan menempatkan dia pada posisi para syuhada walaupun dia matinya di tempat tidur. Sekarang zaman aman Tidak ada perang Tidak ada jihad dalam Melawan orang kafir Tapi dia ingin mati syahid Dia selalu minta Ya Allah matikan saya dalam keadaan syahid Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan syahid Masukkan saya ke dalam golongan para syuhada gitu Dan dia bertekad kalau perang ada saya akan paling depan, di front paling depan. Tidak akan takut mati. Karena itu kematian yang saya cari. Mati itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kapan waktunya, bagaimana, mana tempatnya. Bukan harus dihindari. Tapi yang harus dikhawatirkan bukan kematiannya. Yang harus dikhawatirkan adalah buruknya kondisi saat mati. Itu. Kalau kita bisa memilih, kita ingin mati dalam sebaik-baik keadaan. Huzul khatimah. Kalau boleh memilih. Tapi hanya sekedar pilihan, tanpa ikhtiar, tanpa usaha, percuma. Hayalan itu, nah, bukan berharap. Kalau berharap ada usaha. Nah, makanya dia bertekad kalau ada perang, saya kan paling depan untuk meraih syahid. Kematian itu pasti mati. Cuma caranya bagaimana itu yang kita tidak tahu. Tapi kita bisa ikhtiarkan. Kalau ada perang, pasti akan terdepan. Maka dia terus berdoa, ya Allah, hafadkan saya sebagai seorang syahid. Masukkan saya ke dalam golongan para syuhadah. Ternyata tidak ada perang matinya di tempat tidur. Maka dia akan Allah kelompokkan ke dalam golongan para syuhada. Sebagaimana janji Rasulullah SAW. Man sa'alallaha syahada min qalbihi sadiqan. Balagahu allahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Lam kitab sahih Muslim. Siapa orang yang meminta mati syahid kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya dari lubuk hatinya Allah akan tempatkan dia di level para syuhada Walaupun dia itu mati di tempat tidurnya Jangankan tekad untuk berbuat baik Tekad untuk buat, berbuat buruk juga Niat berbuat buruk, berteka dan sudah diikhtiarkan Tetap dapat dosa <tuh> Walaupun tidak jadi dilaksanakan. Tidak jadinya itu karena ada uzur. tapi dia sudah berusaha. Sebagaimana sabda Nabi saw. "Idal takal musliman fal abisai sayf fihi ma fal qatil wal maktil finnar". Bila dua orang Muslim berhadap-hadapan dengan pedangnya masing-masing, garlut perang tapi satu lawan satu patut tunggalan patut tunggalan itu bahasa Arabnya mubarazah saya ngato bahasa Indonesia oh, duel duel dengan pelang tapi saling bunuh maka baik yang membunuh ataupun yang dibunuh dua duanya masuk neraka para sahabat kaget riya rasul hadzal qatil Famada, fama balul, makdul. Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal, karena dia pelaku pembunuhannya. Gimana dengan korban yang dibunuhnya? Kenapa masuk neraka juga? Kan dia korban. Apa kata Nabi Alaihissalam? Lianna lianna karena hari sun adalah khati sahibi. Karena tadinya dia juga sudah berusaha, bertekad, bersungguh-sungguh untuk membunuh lawannya. Sudah ada niat, tekad dan sudah diusahakan. Tapi lawannya ini licin, kayak belut. Ditusuk, nyingset. Ya, dikadek, nangkes. Pas mau ditusuk lagi, keduluan. Terus, okay. Dia sudah berusaha Itu yang dinilai Tekad dan usaha sudah nilai. Mau berhasil mau tidak dosanya sama Dua-duanya ke neraka Ini Efek dari sebuah tekad Keyakinan Maka Bersungguh-sungguhlah dalam melakukan Setiap ibadah Serta tai semua ibadah itu dengan hati karena hakikatnya yang paling disuruh diperintahkan untuk ibadah itu adalah jiwa kita cuma raga kita mengikuti instruksi jiwa ala inna fil jasadi mudhah jika salahat salahal jasadu kulluha jika fasadat Fasad al kullu ala wahil qalb. Ingat, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh anggota badannya baik. Hatinya baik, seluruh anggota badannya akan melaksanakan amal baik. Sebaik hatinya, hatinya akan merintahkan kepada kebaikan. Kalau buruk, buruk pula. Hati buruk, amal buruk. Hati baik, amal baik. Jadi anggota tubuh mengikuti hati. Hati lah yang diperintah oleh Allah untuk ibadah. Lalu hati ini menggerakkan anggota tubuh. Nah sekarang karena anggota tubuh kita te bahasa asing nama hidung gitu ya, hidung itu biasa langsung bertindak tanpa disuruh atau tanpa pengawasan yang menyuruh. Ini nggak bagus untuk Perbuatan ibadah, berdoa, sok kata hata itu yang merenya, kamu kan sudah hafal tiap hari lima kali, doa saja lah, saya mau jalan-jalan. Hatinya enggak ikut berdoa. Ketika sholat, yang sholat hanya raga, hatinya mengumbara kesana kemari. Demikian juga ketika berzikir, coba apa yang antum lakukan oleh hati ketika antum beres sholat ketika berzikir. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah, Tiga Kari, Allahumma Antas Salam. Mulutnya gitu, hatinya fikirannya ke mana? Apa menghayati si bacaan? Rata-rata tidak. Cari aktivitas dan kesibukan sendiri. Jadi yang zikir hanya lisan. Yang sholat hanya raga. Batinnya tidak, jiwanya tidak, hatinya tidak. Dan itu yang membuat... Pertolaknya ibadah itu. Rasul sallallahu bersabda bahwa innallaha la yastajiibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai, yang mengabaikan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ketiga. Hayati ketika beribadah, hayati ketika berdoa, hayati ketika berzikir, itu akan melembutkan hati. Keempat. Jadi yang pertama, agungkan syiar Allah. Yang kedua, banyak menangis dan jangan banyak tertawa. Ketiga, Hadirkan hati ketika doa, ketika zikir, ketika ibadah. Keempat, at imil miskin wamsahraksal yatim. Keempat, ini aksi sosial. Beri makan orang-orang miskin. Dan eluslah kepala anak yatim. Cari anak yatim, Lus kepala Apa efeknya Anak yatim ini akan merasa Ada yang memperhatikan Yang menyayangi Dia kan gak punya ayah Apalagi yatim piatu sekaligus Gak punya ayah, gak punya ibu Gak ada yang membelai Gak ada yang mengelus Gak ada yang menunjukkan kasih sayang dan perhatian Pas sekali dapat, aduh kehati itu luar biasa, terasa. Dan membahagiakan anak yatim berbeda dengan membahagiakan orang lain. Karena anak yatim kan tragis banget anunya nasibnya. Pika runyakan, pika khawatirin. Bikin kita iba, bikin kita empati. Maka membahagiakan, memberikan kebahagiaan kepada mereka sesuatu yang spesial dibanding membahagiakan orang biasa, membahagiakan orang biasa aja sudah amal yang paling dicintai oleh Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ahabul amal ilallahi sururun dhiluha ala qalbil muslim." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada hati sama muslim. Muslim secara umum yang kaya, yang berkuasa, yang berpangkat, yang berjabatan, dibahagiakan. Itu amal yang paling Allah cintai. Karena jangan berpikir orang yang berkuasa, yang berduit itu bahagia. Enggak, mereka stres loh. Stres dengan kekuasaannya, stres dengan kekayaannya. Kalau yang miskin hanya satu yang dipikirkannya, ekonomi, yaitu gimana makan, hanya itu. Kalau orang kaya, aduh yang dipikirkannya banyak, perusahaan di sana, usaha yang disono, uh, uang yang didepositokan gimana, takut ada hacker kemudian tiba-tiba uang kita berkurang atau habis, kan gitu gitunya. Ada kasus orang rekeningnya dijebol sampai habis atau berkurang gede banyak makin banyak harta banyak perusahaan banyak bisnisnya makin banyak pikirannya makin stres dia penguasa mulai level parpol ketua-ketua parpol petinggi-petinggi parpol presiden menteri banyak yang harus mereka pikirkan tidak bahagia hidupnya stres Membahagiakan mereka ya, amal yang paling Allah cintai. Apalagi kalau orang fakir, orang miskin, apalagi anak-anak yatim. Maka salah satu efek memberi makan orang miskin dan mengelus kepala anak yatim bisa melunakkan hati. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan syaka Ila Rasulillah sallallahu alaihi qaswa qalbi faqala in aradta in aradta taliina qalbika fat'imil miskin wamsahra sal yatim Ada seorang laki-laki yang curhat kepada Rasul sallallahu alaihi tentang kekerasan hatinya hatinya keras Bagaimana solusinya berkata Nabi Salusam kepada orang itu kalau engkau ingin melunakkan hatimu beri makan orang miskin eluslah kepala anak yatim hanya mengelus minimal cukup mengelus tapi ya jangan salah itu lo sudah lapar iya lapar sabar ya leos kasih juga makannya Kasih juga pakaian, lihat pakaian sudah lusuh, sudah lima tahun, gak ganti-ganti. Belikan dia. Belikan apa yang dia butuhkan. Minimal untuk kebutuhan pokoknya. Bahagiakan mereka. Ngasih sepuluh, dua puluh ribu, lima puluh ribu, seratus ribu. Bagi mereka, uh serasa diberi jutaan. Kalau memberi kepada Tert ikhwan, seratus ribu. Ha, seratus ribu. Sehari juga habis. Barisakuan. Kalau anak yatim yang biasanya punya uang teh 2000 5000 100.000, uh serasa memperoleh jutaan dalam pandangan kita. Bahagianya itu bukan main, bisa sampai nangis mereka. Inilah kiat yang keempat yaitu memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Yang kelima, Jika anak berdhamban, faahdiz taubatan. Yang kelima, segera taubat ketika berdosa. Dosa memberikan tinta atau kotoran yang membuat hati menjadi hitam. Apabila setelah berdosa itu dia bertaubat, Maka kinclong lagi itu hati Bersih lagi Tapi apabila tidak Berdosa tidak bertobat Tetap hitam Dosa lagi tambah hitam Dosa lagi lebih hitam lagi Sampai akhirnya hitam kelam. Maka kalau sudah menghitam seperti itu Akan jauh lebih Susah untuk dibersihkan. Kalau umpamanya kita punya perabotan dapur, panci, katel, dipakai menggoreng, dipakai masak hitam, langsung dibersihkan, kan lebih mudah ya. Tapi kalau hitam itu dia biarkan, kalau dicuci bagian atasnya aja, bagian ini malah nggak akan dipakai gitu kan, nanti juga hitam lagi. Akhirnya dicuci nggak dicuci-cuci sebulan. ndak kayak arang gitu ya. Pas dibersihin, wah lebih susah. Tidak bisa sekali dua kali dibersihin. Hati juga begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Riwayat dari Abu Hurairah di riwayatlah Imam at tirmidzi dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul SAW, Innal amda iza akhtoa khati'atan nukitat fi kalbihin nuktatun sauda. Jadi, jika dia nazar, dan bertakabur, dan bertabah, suci hatinya. Jika dia berulang kali, dia akan bertambah suci hatinya. Dan jika Allah dalam ayat: ala qulubihim maka mereka akan bersujud." seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, satu kesalahan Maka terkotorilah di dalam hatinya dengan satu titik hitam. Apabila dia berhenti dari dosa itu. Lalu istighfar dan bertobat. Bersih lagi itu hatinya. Kinclong lagi, herang lagi, gak genclang lagi. Tapi bila tidak, dia setelah berdosa, tidak tobat, mengulang lagi dosa maka tambah sampai akhirnya hatinya menghitam legam dan itulah ron yang Allah sebutkan dalam ayat surah Al-Mutaffifin 14 kallabal ron ala qulubihim ron itu artinya apa artinya ron itu noda titik hitam tadi kalau sekali titik teh kalau berkali-kali sepuluh titik bukan titik lagi, tapi apa yang agak black gitu tak? Agak itu apa? Meng menggeblack. Artinya titik hitamnya lebih besar, bukan titik lagi. Itulah yang Allah sebutkan kalla ala qulubih. Ini tentang orang-orang kafir kalla sagalikama ra'ana 'ala qulu itu adalah noda dalam hati mereka kenapa ada noda bima kanu yaksibun karena dosa-dosa yang mereka lakukan berdasarkan hari itulah maka sebait syair yang dinukil dari tafsir al-qurtubi wa kam ra'ana min dhanbin 'ala qalbi fajirin Fata ba minal zambil ladhi rana wanjalla. Betapa banyaknya noda akibat dosa dalam hati seorang durhaka. Lalu dia tobat dari dosa yang melahirkan uh, noda tadi. Wanjalla lalu bersih kembalilah itu hati. Tobatlah. Setiap kali berdosa, karena itu adalah karakter seorang yang bertakwa. Allah menyatakan, "Oh, in Surga itu disediakan bagi orang bertakwa. Salah satu ciri nya adalah waladina idafa al-fahishatan, oh zolamu, ang fusahum. The karullaha Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka itu Melakukan perbuatan keji dan ini dosa besar. Atau zolim kepada diri sendiri itu juga dosa besar. Jadi orang bertakwa suka berdosa besar. Ia ya. Al Quran ini. Tapi takharul mereka cepat ingat kepada Allah. Pastag farulidunubiim lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Jadi bertobat minta ampun atas dosa. Oh. ada emak-emak di rumah Sampai pas ada emak tapi setiap riba sung semua ada kamu wajor porra ele deu-me Padahal dosanya jarang. Kalau beliau sampai 100 kali, pada pertama dosa jarang, kedua dosanya juga dijamin sudah diampuni. Lihat firman Allahumma taqoud damain zambi kawma taakhir. Allah telah mengampuni dosamu yang dulu atau yang akan datang. Yang akan datang dosanya belum dilakukan, ampunannya sudah diberikan, jaminannya. Tapi istighfar dan taubatnya jauh lebih sering daripada kita. Kita mah dosa terus terusan, taubatnya enggak. Beliau mah dosanya enggak, taubatnya terus terusan. Sedikit perbedaan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi terbalik gitu ta. Inilah yang keberapa? Yang ke lima yaitu bertobat segera setelah berdosa keenam ketujuh delapan Ke dan susah kita akan bahas nanti di pertemuan yang akan datang sekarang mas sudah lewat dari apa yang eh, waktu yang ditetapkan insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang dan kita masukin sesi tanya jawab Salah satu mengagungkan syiar Allah yaitu umrah. Atau haji ya. Jika ada orang yang hendak melakukan ibadah umrah, apakah cara menampakkannya itu dengan berpamitan kepada orang yang kita kenal? Di silein dia ingin menyembunyikan amal soleh karena lebih utama secara umum dan ingin menjaga keikhlasan. Bagaimana menyikapinya? Amalan umrohnya kan di sono, bukan di sini. Ketika umrohnya silakan, ketika dari Miqat sampai ke Ka'bah, silakan talbiyah yang keras. Lebeikallahumma lebeiklebeikala syarikala kalabik di kereta, di bis, gitu ya. Ketika berjalan, silakan. Sejak mulai di Miqat, sejak mulai ihram, sejak mulai niat memulai Umrah di Miqat, silakan Talbiyah, silakan pakai pakaian Anu, apa e, Ikhram, silakan nanti ketika e, Tawaf saya nggak perlu sembunyi-sembunyi, tampakan itu. Kalau dari sini kan belum ngapain ditampakkan di sini kan belum umrohnya juga nanti kalau sudah di Miqat nah umumnya orang sekarang memberitahukan dia akan haji atau umroh itu dikhawatirkan ada unsur riya dikhawatirkan tidak semua tapi ingat hati ini lemah dan fitnah itu menyambar loh tadinya tidak berniat riak Pas ada yang puji, eh seneng, oke. Okay. Akhirnya sengaja memberitahukan untuk mengharapkan pujian. Maka sebaiknya tidak diberitahukan. Kita akan haji, akan umrah, tidak diberitahukan. Dikhawatirkan apa hari Kecuali kepada orang-orang yang berkepentingan. Kalau kita karyawan, ya wajib lapor ke bos. Bahwa dia mau umrah, mau haji, jangan sampai... Kemana, mau kemana kamu, Is, rahasia, aku teriak pelang saya te 25 hari, ngiles de pupuku karena dia hajinya haji plus umpamanya bukan reguler, cuma 24 hari pas ditanya balik lagi, dari mana kamu 25 hari, rahasia bos dipecat gak, <laughs> dipecat kayaknya tuh kepada yang berkepentingan sebenarnya beritahukan. Bukan karena ingin dipuji. Tapi tanggung jawab. Bosnya harus tahu. Harus mengantisipasi. Menutup pekerjaan yang dia tinggalkan. Selama haji, selama umroh. Iya. Ke RT. Tetangga. Iya. Nitip anak-anak. Nitip rumah. Bisa mangku, Kan gitu. Kesurikiti. Nitip. Bisi... Ada maling segala macam, ya. ya, kepada yang berkepentingan boleh, bukan mengharapkan ujian sanjungan mereka. Ui hebat mau umroh, ya, gitu ya, enggak begitu. Tapi sekedar adab terhadap orang yang memiliki kepentingan dengan kita. Afan Usad mau bertanya bagaimana dan kapan sebaiknya kita berdoa saat sholat, saat kita sholat, atau sesudah sholat. Dua-duanya. Saat kita sholat berdoa. Terutama ketika sujud. Jangan lupakan doa pokok sujud. Subhanahu ala'ala dulu baca. Minimal tiga kali. Selebihnya sunnah. Kalau sampai sepuluh kali, bagus. Subhana Rabbiyal Allah. Setelah itu silakan tambah dengan doa. Nah itu yang paling afdol. Setelah beres, salam, wirid. Akhiri dengan doa lagi? Iya. Karena Imam Ibn Qayyim menyatakan berdoa setelah salat fardu termasuk saat mustajab. Kesalahan orang adalah ketika sholatnya tidak berdoa seusai sholatnya berdoa. Kesalahannya di mana? Kesalahannya meninggalkan saat dan momen paling afdol untuk berdoa itu sholat dan setelah berhenti dari sholat, setelah dia agak jauh lagi jaraknya dari Allah baru berdoa. Berdoa pada sholat tidak terlarang Boleh, tapi yang disayangkan Setelah beres sholat berdoa Di dalam sholat Saat yang paling dekat dengan Allah Tidak berdoa, nah, di sana Kelirunya, bukan berarti Terlarang berdoa pada sholat Bukan, bagus berdoa Bada sholat Jadi kalau seseorang di dalam sholat Tidak berdoa, lalu pada sholat berdoa Gak apa-apa, tapi sayang Aja Bagusnya di dalam sholat berdoa. Selesai sholat berdoa lagi. Dua momen yang mustajab untuk berdoa. Tapi di dalam sholat jauh lebih mustajab lagi. Bagaimana cara menghibur teman yang galau saat suaminya mau pensiun? Kenapa suami pensiun galau? Oh, kalau pensiun di rumah terus saya nggak bebas. Apa begitu? Jadi galau. Kan masih tetap dapat gajinya. Cuma kepotong berapa prosen? 25 persen. Lumayan lah masih ada. Nanti suami bisa cari kerja lagi. Jadi lihat apa penyebab kegalauan dia dengan pensiunnya suami. Apakah karena suaminya bawel dia nggak betah? Jadi kalau pensiun berarti suaminya lebih banyak di rumah? Wah kebayang. Selama ini suami cuma malam aja di rumah duhlirnya bukan main. Sekarang seharian. Nih. Apa begitu? Atau karena masalah finansial. Kalau suami pensiun, gajinya berkurang 25%. Bisa suruh kerja lagi. Sesuai dengan kemampuan. Jadi double gaji pensiun ada penghasilan baru ada. Jadi enggak perlu digalaui dan tetap bekerja sehingga rewelnya tetap hanya malam. Pak kerja aja lagi, pulang kalau bisa jam 10 malam. Gaji dapat kena damprat enggak ya? Karena subuh malam dia sudah tidur si istrinya. Paling pas bangun tidur sampai berangkat kerja, nah itu tahan sebentar. Ada yang bertanya, apakah ada bekas mantu? Kalau yang dimaksud bekas mantu itu status, ya ada. Kalau umpamanya sudah bercerai dengan anak kita, bukan mantu lagi. Tapi kalau yang dimaksud status kemahruman, tidak ada. Mantu tetap mahrum. Karena terikat oleh anak. Anak dia adalah cucu kita, ya enggak? Jadi tetap mantan menantu itu mahrum bagi kita. Tapi statusnya bukan lagi menantu. Karena sudah berpisah dengan anak kita. Apakah berzikir boleh di hati tanpa menggerakkan bibir? Enggak. Karena dikir itu amalan lisan. Tapi hati wajib ikut menghayati. Kalau hanya di hati, tanpa gerakan bibir, itu bukan zikir. Harus ada gerakan bibir. Karena zikir, bacaan Al-Quran, itu amalan pokok bagi lisan. Jadi harus ada gerakan lisan kita, tapi hati harus mengikuti. Suami saya seperti itu. Tolong jelaskan, Ustaz, sudah barusan. ya. Mudah-mudahan suaminya ada. Dan Syekh Masyur, Hasan Salman, dalam kitab Al-Qulmu bin Fi'akhtu'il Musoleen, menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Beliau menerangkan salah satu kesalahan orang sholat tidak menggerakkan bibir ketika berzikir dalam sholat. membaca dikir-dikir sholat. Karena itu bertolak belakang dengan Al-Quran. Allah menyatakan, La tuharrik bihi lisanak. Kita jalabi inna alaina jama'ahu wa qur'ana Fa'idha qor'anahu Wattabi'a qur'ana Itu surah al-qiyamah Kata Allah Jangan kau gerakan lisanmu Karena terburu-buru Ingin membacanya Tanggungan kami mengumpulkan Dan mengumpulkan itu Dalam hatimu dan membacanya Apabila kami sudah selesai membacanya Baru kamu gerakan Bibirmu untuk membacanya Allah menegur Nabi, shollosam, ketika Wahyu dibacakan, baru dibacakan awal ayat sudah langsung mengikuti dengan menggerakkan bibir, itu yang ditegur, tenang, jangan terburu-buru, jangan dulu gerakan bibirmu sampai kami selesai membacakannya. Faidah Quranahu kalau kami sudah selesai membacakannya, barulah kamu baca dengan menggerakkan bibirmu. Jadi membaca harus ada gerakan lisan. Tidak hanya di dalam hati semata-mata, tapi hati harus mengikuti. Asalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan kalau pertanyaannya melenceng dari tema. Begini. Orang tua saya dulu pernah menanam rajah atau jimat yang ditanam di dalam rumah. Qadarullah orang tua atau ayah sudah Meninggal sebelum diambil Bagaimana dengan jimat itu Sementara saya tidak tahu Letak menanamnya usan Apakah ayah saya tetap berdosa Apakah saya boleh mendoakan ayah Ya wajib didoakan Wajib didoakan Doakan ampunan Doakan rahmat Doakan nikmat kubur, doakan surga, doakan perlindungan dari api neraka. Baca aja doa pada sholat jenazah takbir ketiga, ya Allahummaghfir lahu, warhamhu wa'afihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzulahu wa wasmir Terus sampai akhir, sampai wa adkhilhul jannah wa 'idhu min adzabinnar wa adzabil qabr. Doakan ayah, ya. Terus tidak tahu di mana letak raja itu disimpan. Apa harus dibongkar semua gitu ya. Setelah semua keramik dibongkar gitu ya. Tidak ada ketemu ternyata disimpan di atap. Kalau tidak tahu ya sudah tidak apa-apa. Bagaimana untuk menghilangkan efek dari jimat atau raja itu. Ingat raja atau jimat itu adalah salah satu di antara media Keterlibatan setan dari kalangan bangsa jin melalui media itu. Maka usir saja sudah setannya. Maka akan menjauhi rumah kita. Bagaimana caranya? Pakai ibadah. Baca Al-Quran sesering mungkin di setiap ruangan, di kamar, ya, di ruang tengah, ruang tamu, ruang keluarga, kamar setiap kamar anak-anak, WC mah nggak perlu. Bukan nggak perlu, jangan. Jangan baca Quran di mesjid. Nah, pakai salat juga. Kalau Laki-laki salat sunatlah, ya di rumah. Di mana di rumahnya di setiap ruangan. perwangan, apa-apa, ya. Setel muratal, setel ceramah, terutama ceramah-ceramah tentang Tauhid. Maka kalau ada syaitan di sana, seringkak sering bacakan ayat kursi. Ketika mau tidur, baca Al-Quran. Baca doa. ya Maka setan yang ada di rumah itu akan pergi keluar. Meninggalkan. Tadinya betah di sana. Tapi setelah dikondisikan dengan ibadah, baca Quran, sholat, zikir, ceramah-ceramah kajian-kajian. Maka dia tidak betah dan akan keluar. Jangankan. Setan dari kalangan bangsa jin. Sekarang ada preman umpamai. Tara sholat, tara ngaji, gitu ya. Nggak ibadah, pekerjaannya, mabok, dosa, masyarakat. Tinggal di rumah keluarga soleh yang sehari-harinya baca Quran, ngaji, nyatirah, cerama. Itu orang yang bejat tadi betah nggak di sana? Nggak, nggak betah. Saya mau kesindir terus ramah, terus sedikit dikit haram, dikit-dikit binah, dikit-dikit neraka. Akhirnya dia akan pergi ke sana. Ya, Tidak ada ahli masyarakat betah di masjid, tidak ada. Jadi orang saja begitu akan pergi. Apalagi syaitan dari kalangan bangsa. Apakah ayah saya berdosa? Ya berdosa, karena tadi pasang zimat. Apakah kafir? Tidak, kufurnya kufur kecil, ya, kufurnya kufur kecil. Dan tetap doakan dia mati dalam keadaan muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Izin bertanya, bagaimana cara terhindar dari sifat munafik karena seiring berjalannya waktu, kadang hati suka takut terjatuh kepada sifat munafik. Pertahankan perasaan takut itu. Takut munafik, takut kufur, takut masyid, pertahankan. Rasa takut itu yang membuat kita mengontrol ucapan dan tindakan kita ya. Bagaimana caranya? Pertama, berdoa. Minta perlindungan kepada Allah dari kemunafikan. Yang kedua, pupuk iman. Pelajari tauhid Melalui memahami asma dan sifat Allah. Makin mengenal Allah, makin besar rasa takut kita, mahabbah kita, rojak kita, khauf kita, khasyah kita, tawakal kita, ikhlas kita, semuanya bertambah. Insyaallah akan terhindar dari kemunafikan. Ya, laksanakan semua perintah Allah secara sungguh-sungguh, jauhi semua larangannya karena takut kepada Allah. Maka insyaallah akan terhindar dari munafik. Terus gaul dengan orang-orang saleh, hindari gaul dengan orang-orang munafik, tukang bohong, tukang ingkar janji, curang, kalau bertengkar, kalau diamanatihianat, hindari orang-orang seperti itu. Jangan bergaul rapat. Ya, insyaallah. Kita akan terhindar dari kemunafikan. Apakah menangis karena takut kepada Allah atau mengharap surganya serta takut nerakanya ketika di atas kendaraan? Itu juga bisa termasuk mendapatkan keutamaan takut kepada Allah. Pulang pergi kerja sambil murojaah Al-Quran yang dihafal. Yang sebagian artinya ngerti dan tersentuh hatinya. Iya, di mana saja. Di perjalanan, di motor, di mobil, di angkot, di bus kota, di kereta, KRL atau KRD atau KRM. Macam-macam lah. Saya gak tahu M-nya apa. Atau berjalan kaki. Di rumah. Di setiap tempat. Takut kepada Allah itu tetap harus. Dengan cara muroja'ah, ya bagus. Muroja'ahlah, sesering mungkin. Dimanapun, asal jangan sambil ngeden di WC, jangan. Sambil ngeden, sambil muroja. Belum selesai muroja'ah, belum meres, <guruh> jangan. Itu enggak boleh, karena menghinakan bacaan Al-Quran. Bagaimana halnya dengan orang yang banyak menangis karena urusan dunia seperti kekurangan harta, usahanya bangkrut dan dihina? Apakah tercelak? Ya, tercelak. Yang dimaksud menangis penyebabnya adalah takut azab, takut kepada Allah, takut akan dosa-dosanya. Adapun menangis karena kekurangan ekonomi, menangis karena dihina orang, menangis karena sakit hati itu. Bukannya itu yang dimaksud? Itu bukan bagian dari ketakwaan. Itu mah cemen, katanya. Itu mah cengeng, itu mah tidak tegar, tidak sabar, ya. Terakhir, jika seorang melakukan amalan lisan sementara hatinya belum mengerti arti dan makna dari yang diucapkan oleh lisan tersebut, apa ada pahala dari amalan lisan? Ada. Kita sudah jelaskan zikir itu ada berapa tingkatan. Ada zikir hanya dengan lisan saja. Ini berpahala. Ada yang zikir dengan hati saja. Tanpa lisan. Contoh zikir dengan hati, ingat akhirat. Ingat alam kubur. Ingat surga neraka. Itu zikir, tapi dengan hati. Maksud zikir kan ingat kepada Allah. Ada yang diucapkan, ada yang hanya dihayalkan. Terbaik adalah berzikir dengan lisan hati dan anggota badan. Yaitu kita berzikir, mengucapkan kalimat zikir, dan hati menghayati. Nah itu sebaik-baik zikir. Zikir yang dilakukan oleh lisan dan dihayati oleh hati. Dua-duanya ikut berzikir. Jadi kalau hanya dengan lisan saja hatinya tidak, ya ada pahala. Hanya dengan hati saja, lisan tidak, ya ada pahala. Tapi pahala terbesar zikir yang dilakukan oleh dua-duanya. Terlebih dengan anggota badan, zikirnya telinga adalah mendengar. Antum sekarang sedang berzikir. Karena mendengar penjelasan. Hanya yang mendengar, yang ngalamun maksudnya tidak. ainain الْأَيْنَيْن بِالْبُكَ Zikir kedua mata menangis, karena takut kepada Allah. Wazikr uzunai bil isqa, zikirnya kedua uh, telinga dengan cara mendengarkan. Wazikr liyadai ini bil alfa, zikir kedua tangan dengan cara memberi. Sodakah infak. Wazikr rijla ini bil mashyilal amakil hasana, dan zikir dengan kedua kaki kita dengan cara berjalan ke tempat-tempat yang baik. Berjalan ke masjid, berjalan ke tempat kajian, itu zikir dengan kedua kaki. Itu zikir dengan anggota badan, tuh begitu ya. Lakukan zikir dengan semua yang kita bisa. Ada pahala? Ada. Bonus satu. Gak ada pertanyaan lagi, jangan ya. Terkait pelembut hati, poin keempat, memberi makan orang miskin. Jika kita punya uang atau makanan pas-pasan, lebih utama mana memberi makan kepada orang yang minta di jalan atau kepada teman atau saudara yang sedang menganggur? Mana yang lebih mendesak? Kalau yang di jalan sedang kelaparan, kita ada kasih. Kalau umpamanya... Ada saudara kita kelaparan nih Wah oh, saya harus segera nih bawa makanan Di jalan ada yang minta Makanan cuma itu-itunya Utamakan saudara Karena berbuat baik kepada saudara Memiliki dua nilai Silaturahmi dan memberi Jadi kalau Kondisi orang-orang yang akan Diberi ini sama Maka dahulukan yang lebih dekat Hubungannya Saudara atau tetangga Ya tapi kalau kondisinya berbeda, dahulukan yang paling darurat diantara mereka. Itu saja intinya. Apakah zikir dan membaca-bacaan sholat dalam hati saja, itu boleh? Tidak boleh. Dalam sholat harus ada gerakan lisan. Itu kesalahan, kata Syekh Masyur Hasan Salman. Karena zikir dan bacaan dalam sholat, adalah amalan lisan, tapi hati harus mengikuti. Tapi amalan pokok bagi lisan bukan amalan pokok bagi hati. Ya? Jadi tidak boleh. Cukup ya sampai di sini. InsyaAllah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdiq. Ashhadu allah ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiq. Alhamdulillah. Ramalalamin. Wassalamualaikum